Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Ialah berita pagi edisi hari ini selasa 4 Oktober 2022 bersama saya Ardian Shah. Kita awali berita pagi ini dari Biren bersama laporan Yusman di Nidris. Satu unit rumah berkonstruksi kayu milik Muslim 51 tahun di Desa Tepin Kepula Jenip Biren lurus terbakar kemarin. Sumber api yang menyebabkan rumah yang ditempati 5 jiwa ini diperkirakan dari jaringan listrik. Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja SIK melalui Kapolsek Jenip Ibda Arijal SH mengatakan rumah terbakar berlokasi sekitar 1 km arah selatan dari ruas jalan nasional Kepulauan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi saat kejadian, pemilik rumah Afnita Abdullah maupun suaminya sedang tidak berada di rumah. Pukul 13.30 seorang anaknya bernama Aidi Saputra pulang sekolah dan masuk ke dalam rumah. Kemudian ia mengganti baju di dalam rumah setelah ganti baju Aidi mengaku menonton televisi. Saat keduanya melihat ke dalam rumah api sudah mulai membesar dikarenakan rumah terbuat dari bahan kayu. Keduanya meminta bantuan warga lalu masyarakat sekitar bersama-sama membantu memadamkan api. Kapolsek Jenip Ibda Arijal SH menambahkan mendapatkan informasi musibah kebakaran sejumlah personel segera ke lokasi. Tidak lama kemudian datang dua unit pemadam dari pos Simpamam Plam Jenip kemudian dua unit pos Induk Biren tiba di lokasi. Anggota polsek dan warga serta petugas Damkarikut memadamkan api. Namun rumah berkonstruksi, kayu tersebut terbakar dan api ndak menjalar ke rumah lainnya. Damkar berhasil memadamkan api dan mencegah menjalar ke rumah sebelahnya. Api berhasil dipadamkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Dalam musibah tersebut seluruh isi rumah ludes terbakar dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Darlun sla da ribereun kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Sani Hendri. Seorang remaja pengendara sepeda motor Honda Supra X125 Maulana 16 tahun warga dusun Bahari Kuala Buga Perlak, Kabupaten Aceh Timur meninggal dunia karena menabrak truk dan terlindas ban depan sebelah kanan truk tersebut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Nasional Medan Banda Aceh Desa Sematang Kedi Kecamatan Perla Timur Aceh Timur pada Minggu 2 Oktober 2022 tengah malam. Kapolsek Perlak Timur Ibda Jasman Esos mengatakan kejadian ini terjadi bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan dengan temannya Zulkifli. Mereka melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Sedangkan truk teronton yang dikemudikan Adnan Hamzah, 65 tahun warga Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi sepeda motor Maulana hendak menyalip mobil besimpatistar yang melaju di depan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk teronton yang dikemudikan Adnan Hamzah Karena jarak yang sudah dekat Maulana tidak dapat mengendalikan kendaraan Sehingga menabrak truk teronton yang mengakibatkan Maulana dan Zulkifli terhempas ke badan jalan Atas kejadian ini Maulana meninggal di lokasi kejadian karena terlindas ban depan sebelah kanan Sementara Zulkifli mengalami luka ringan Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun setelah dari Aceh Timur kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Supur Dhani. Personel Polsek Simpang kiri Polres Aceh Tamyang terpaksa melumpuhkan bandar narkotika berinisial MS 35 tahun karena berupaya kabur saat akan dibawa ke kantor polisi kemarin. Kabir Humas Polda Aceh Kombes Winardi mengatakan peristiwa ini terjadi saat personil Polsek Simpang Kiri menerima informasi tentang adanya transaksi narkoba di timbangan sawit milik warga di Dusun Sukadamai, Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Tamiang. Saat ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa 21 paket kecil sabu yang disimpan di dalam botol kecil dan satu set alat isap sabu atau bong di dalam tas sandang warna coklat milik MS Selanjutnya MS dibawa ke Polsek menggunakan sepeda motor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Namun ia melompat dan ingin kabur Winardi dalam rilisnya mengatakan MS berupaya kabur adegan lompat dengan cara melompat dari sepeda motor petugas Petugas sudah mengejar dan memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan Sehingga petugas terpaksa melompokannya dengan tembakan mengenai pinggang Pertugas kemudian membawanya ke UPTD Puskesma Simpangkiri untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Sudah lulun setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan seni Hendri. Bocah 3 tahun yakni Muhammad Kahuzul Al-Fatah meninggal dunia di sungai belakang rumahnya di Dusun Tanjung Mulia oleh Ateng, Kecamatan Julu Aceh Timur kemarin pagi. Kapolsek Julu Ibtu Mustafa Esha mengatakan kejadian bermula Senin pagi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Korban menemani ibunya mencuci pakaian di kamar mandi belakang rumah korban. Korban saat itu asik bermain sambil menemani ibunya. Tidak lama kemudian saat itu korban sudah tidak terlihat sehingga ibunya mencari korban. Bahkan Juwairia saat itu sempat memberitahukan kepada kakek korban Tengku Daud untuk bersama-sama mencarinya. Setelah dilakukan pencarian 30 menit, kemudian kakek Daud menemukan korban telah tenggelam di sungai belakang rumah korban dan telah mengapung dengan posisi terlungkup. Kemudian ibu korban melaporkan peristiwa ini ke perangkat gampung Ule Ateng dan Polsek Julu. Pasca kejadian Kapolsek melalui perangkat desa dan toko masyarakat menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain di tepi sungai, agar kejadian serupa tidak terulang. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah lalu kita beralih ke informasi nasional. Industri manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan kegiatan Magnufaktur. Perkast Manajer Index atau PMI Manufaktur Indonesia mencapai 53,7 pada bulan September atau naik 51,7 pada Agustus 2022. Bahkan PMI Indonesia pada bulan September ini tercatat lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN yang berada di di posisi 53,5 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto mengatakan PMI Indonesia masih solid mengalami pertumbuhan dan terus ekspansif Hal ini menunjukkan perbaikan yang konsisten sektor industri manufaktur Indonesia setidaknya beberapa bulan terakhir dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Capaian ini menandakan pertumbuhan aktivitas industri manufaktur yang didorong pemulihan ekonomi yang berlanjut atas dampak dari krisis disrupsi rantai pasok dan pandemi COVID-19. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya rata-rata peningkatan utilitasi sektor industri manufaktur di Agustus 2022 senilai 71,40 persen, naik dibandingkan dengan 69,3 persen pada bulan Juli 2022. Pemerintah akan terus memonitor dan mencermati rambatan dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga komunitas global yang ditransmisikan dalam bentuk kenaikan harga dan inflasi domestik. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengolahan ekspektasi inflasi masyarakat sehingga tetap terkendali. Garlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional jumlah korban tewas akibat badai Ian telah melewati 80 orang di Florida Amerika Serikat beberapa pejabat menghadapi kritik atas tanggapan mereka terhadap badai sebagian orang berpendapat bahwa tanggapan para pejabat terkait perintah evakuasi dikeluarkan tidak tepat waktu diwartakan The Guardian korban tewas diperkirakan akan terus meningkat saat air banjir surut saat ini tim pencari terus bergerak ke daerah-daerah yang awalnya terputus dari dunia luar. Ratusan orang telah diselamatkan ketika pekerja darurat menyisi rumah dan bangunan yang terendam air atau hanyut sama sekali. Setidaknya 85 kematian terkait badai telah dikonfirmasi sejak Ian jatuh di Pantai Teluk, Florida pada Rabu 28 September 2022. Sumber di Gedung Putih menyebutkan Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden melihat langsung kehancuran di Florida pada Rabu. Pasangan itu akan mengunjungi Puerto Rico pada hari Senin 3 Oktober 2022. Pasangan itu mengunjungi Puerto Rico pada Senin 3 Oktober 2022. Di kota tersebut ratusan ribu orang masih bertahan tanpa listrik setelah badai Fiona menghantam pulau itu dua minggu kemarin. Kuba memulihkan listrik setelah badai Ian mematikan listrik ke seluruh negara berpenduduk 11 juta orang tersebut, meratakan rumah dan menghancurkan ladang-ladang pertanian. Pihak berwenang North Carolina mengatakan setidaknya 4 orang tewas di sana. Tidak ada kematian yang segera dilaporkan di Carolina Selatan di mana Ian melakukan pendaratan di Amerika Serikat pada hari Jumat, menerobos tanah sejak itu Ian telah berkurang menjadi topan pasca tropis yang terus melemah. Pusat Badai Nasional memperkirakan curah hujan yang lebih deras mungkin terjadi di sebagian Virginia Barat dan Maryland Barat hingga Minggu pagi dan banjir besar yang tercatat di Florida Tengah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Selasa 4 Oktober 2022. Informasi pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambi.fm.com Follow juga Twitter dan Instagram kami at serambi.fm Sudahirulun, wassalamu.